<coughs> Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'du Ikhwan afitina Setelah Kang Abin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan peristiwa yang beliau alami dan taubat beliau beliau mengatakan setelah itu wallahi ma an'ama Allah 'alayya min ni'matin qat ba'da id hadani Allah lil Islam A'zama fi nasi min sidqi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. sallama Alla aku nakadabtuh Fa ahlikaka mahalaka alladhina kadabu Sungguh demi Allah Tidaklah Allah menganugerahkan kepada aku sebuah kenikmatan sedikit pun Setelah Allah memberi hidayah kepada aku untuk Islam kenikmatan yang lebih besar bagiku dibandingkan dengan sikap jujurku kepada Rasulullah SAW dan saya tidak berdusta di hadapan beliau maka saya pun binasa bersama dengan orang-orang yang binasa. Dari kisah beliau Barakallahu fiikum banyak diambil fawaid oleh para ulama. Yang pertama ialah. Ketika ada jihad yang syari Bersama dengan penguasa muslimin Melawan orang-orang kafirin Yang tidak ikut jihad tanpa uzur Dikenal dengan munafid Dia terjangkiti penyakit nifak ini ciri-ciri yang begitu masyur di kalangan kaum muslimin Seperti ucapan Ka bin Malik ketika dia keluar rumah Ternyata dia mendapati Yang tertinggal dari beliau SAW Sesungguh laki-laki yang masyur dengan kemunafikannya Yang tidak ada uzur namanya munafik Yang ada uzur maka dikasih uzur dengan uzurnya dia tadi Faedah yang lain Bahayanya taswif. Bahayanya taswif. Nanti nanti, menunda nunda amal. Menunda nunda kesempatan amal, menunda nunda persiapan jihad dalam kasus ini. Nanti, nanti saya mampu, nanti saya mampu, nanti saya mampu, ujungnya tidak berangkat jihad. Ujungnya mendapatkan hukuman dalam Islam. Bahaya taswif. Faedah yang lainnya lagi adalah ketika seseorang itu dikenal kebaikannya. Dikenal di atas sunnah tidak pernah melakukan penyimpangan sedikit pun, kejelekan sedikit pun. Lalu ada orang yang menikamnya, yang mencelanya, menyebutkan kejelekan-kejelekannya wajib dibela Itu namanya ad-difa an irdil uh, an irzi akhihi bil ghaib. Membela kehormatan saudara kita ketika dia tidak ada Ini khusus untuk saudara kita yang dikenal kebaikannya Dikenal kesulihannya, dikenal sunnahnya Tidak pernah dikenal kejelekannya Ada yang mencela dia, menikam dia Menyebutkan kekurangan-kekurangan dia Wajib dibela Kita sebutkan kebaikan-kebaikan teman kita tadi Seperti tindakan Mu'ad bin Jabal. Radhiyallahu taala nuwarta yang membela kehormatan khaibin Malik ketika itu tentu pahalanya sangat besar seseorang yang membela kehormatan saudaranya ketika dia gaib Allah akan jauhkan dia terhadap neraka barakallahu fayda yang berikutnya ialah pentingnya jujur ahmiyah itu sidat terutama dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang menyelamatkan Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu sehingga tidak termasuk munafikin. Tidak binasa bersama dengan yang binasa dari kalangan para kedzabin, para munafikin. Dengan jujurnya beliau pula Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Dan mengabadikannya dalam Al-Quran Al dibaca oleh kaum Muslimin sampai hari kiamat nanti. Fayatnya berikutnya, ya, Khan. Alhamdulillah. Agungnya kejujuran dan beratnya jujur, harus siap untuk di dalam kasus ini, ya, Khan selama lima puluh hari lima puluh malam tidak diajak bicara, dijauhi ah, dikucilkan oleh kaum muslimin tidak dijawab salamnya salam tidak dijawab disuruh menjauh dari istrinya ila akhiri resiko, resiko dan beratnya sebuah kejujuran yang jujur akan menjalannya dengan baik Godaan yang berikutnya, datangnya surat dari Malik Ghassan menawarkan suaka politik, jaminan keamanan, kondisi yang nyaman untuk beliau di saat seperti itu. Ini ujian kejujuran, beliau berhasil. Musibah ini, dibakar suratnya di tanur. Ujian yang lain dari kerabat-kerabatnya, dari family-familinya, Ketika beliau jujur menyampaikan kepada Rasulullah SAW tidak punya uzur, dikerubuti sama keluarganya, kenapa kamu, kenapa kamu, kenapa kamu, kenapa kamu, kenapa kamu, kenapa kamu, kenapa kamu. Ujian kejujuran, dan beliau berhasil melampauinya. Tidak dusta. Lanjut dengan konsep dan prinsipnya, jujur kepada Rasulullah SAW. Ini beliau. Dan akibatnya pun menjadi baik maka kita juga demikian ketika hanya bertaubat kepada Allah apalagi dari sebuah peristiwa yang sangat memocokkan kita yang sangat merendahkan kita sangat menghinakan kita harus jujur dan harus siap untuk itu semua siap untuk direndahkan, siap untuk dihinakan siap untuk dikucilkan, siap untuk dicopot dari apa ya? dicopot dari kepengurusan dakwah Dicopot dari sebagai seorang da'i Tidak boleh ngajar dan segala macamnya Tidak boleh berdakwah Siap, jujur dengan taubatnya Dan harus bisa melalui cobaan-cobaan kejujuran Dengan baik Seringkali yang menggoda orang dalam Istrinya kamu, anaknya kamu, orang tua kamu Family-family kamu dan segala macamnya kamu Menggoyahkan keimanan kamu Jangan dikubris, jujur Terkadang yang lain, apalagi terkait dengan masalah dakwah musuh-musuh dakwah siap nampung, siap nampung. Apalagi yang sedang taubat ini, seseorang yang dikenal sebagai seorang dai, seorang ustadz, masya Allah begitu, siap nampung. Dan yang terjadi begitu dia enggak tahan, enggak sabar, enggak jujur, lompat ke sebelah langsung. sahla wa arhama disambut dengan tarhib ahlan wa sahlan alus fulan fulani bunuh fulani murid seniornya Syemubil bin Hadi rahimahullah 10 tahun lebih full ilmu ya ikhwan 10, 10 tahun dengan Syemubil bin Hadi Masya Allah dipuji-puji hati-hati setan itu jujur lewat itu semua ikhwan. godaannya sangat banyak ketika Anda berhasil jujur maka akibatnya akan baik anda akan merasakan sebuah kelezatan, sebuah kenikmatan, sebuah keteguhan iman setelah itu. Seperti yang dialami oleh sahabat khalifin Malik radhiyallahu taalaanu waarohma, sehingga taubat itu harus jujur. Terus terang kita menyatakan rata-rata yang jujur, rata-rata eh, yang taubat dari poin-poin yang dibicarakan di atas rata-rata tidak ada yang jujur. Rata-rata tidak ada yang sabar, rata-rata hanya menyimpan sesuatu. Allah akhirnya nerima, Allah akhirnya taubat, Allah akhirnya mengumumkan taubat. Masya Allah, tapi dibalik itu gerundel. Itu akan kelihatan ketika ada sebuah, sebuah peristiwa, sebuah kejadian. Dia punya kesempatan akan muncul aslinya. Kelihatan demikian seterusnya. Maka as sidiq as-sidq fit taubah barakallahu fiikum. Dari kisah ini pula ikhwanatina asakumullah diambil hujjah oleh para ulama tentang syar'iatul hajir Syariat memboikot orang yang dikhawatirkan menyimpang, baru dikhawatirkan menyimpang. Di sinilah Abdul Malik radhiyallahu anhu dan dua orang sahabat yang lainnya tidak ada seorang pun yang memastikan dia munafik tidak enggak dikatakan munafik enggak dikatakan fasik enggak dikatakan mubtadi la tapi rasul mengkhawatirkan nifak pada mereka sehingga tunggu wahyu turun sampai Allah mem memutuskan perkara kalian di boikot 50 hari 50 malam karena khasyyatun nifak baru khawatir terkena kemunafikan maka hajur itu disyariatkan minimalnya seperti itu ketika ada orang yang dikhawatirkan penyimpangan karena syubhatnya karena fitnahnya maka boleh dihajar untuk kemaslahatan umat barakallahu fikum sehingga yang namanya hajur tidak harus menunggu orang itu mubtadi menunggu orang itu hizb tulen la itu jelas, itu gamblang yang mubtadi tentang Khariji, syi'i, Sururi, Haddadi, Tablighi. Wow deh, dihajar. Tetapi termasuk pula dalam bab ini Barakalafikum ialah seseorang yang dikhawatirkan penyimpangannya. Para Mashbuhin, Ali Shubhat, para Maf'tunin, Ali Fitnah. Yang memiliki pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh itu, bisa dihajar walaupun belum difonis sebagai Mub'dadik. belum difonis sebagai seorang hizbi tulen. Justru Barakalathikum sikapnya para ulama dan salafun asalah terkait dengan orang-orang yang samar-samar seperti ini lebih keras, lebih ketat, kenapa? Karena fitnahnya lebih besar. Nek gamblang ada ikhwani semuanya paham ada ikhwani. Ha nah, dihajar wadhah. Ada tablighi, ada syi'i, ada khariji, ada asy'ari, ada sufi, ada khurafi gampang Ada salafi. Maknanya nah, sebagai seorang murid salafi, tapi mesbuh, banyak syubhatnya, banyak fitnahnya, banyak pemaham-pemahamannya aneh-aneh pada dirinya. Ini yang samar. Orang menganggapnya masih Sunni, masih Salafi, masih bagus dan segala macamnya, tapi pada dia banyak penyimpangan, penyimpangan pemahamannya. Maka salahuna saleh lebih keras dalam sikap orang semacam ini, lebih keras. Kaidahnya semakin samar, semakin keras sikapnya. Barakallahu shariahul hajir. Faedah yang lainnya ialah hajir itu, pemboikotan itu, kalau berkaitan dengan masalah dini, masalah prinsip. Tidak ada batas waktu tiga hari Boleh lebih dari tiga hari sampai orang itu taubat Kalau tidak taubat ya sudah dihajar selama-lamanya Dalam kasus ini beliau dihajar selama 50 malam Dikarenakan semasa itu pula belum turun wahyu Ketika turun wahyu yang menerangkan beliau bukan munafikin Dan diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jal Selesai masa hajir Kembali sebagaimana semula Disambut dengan sukacita oleh kaum muslimin Sehingga riwayat yang menyebutkan Tidak halal bagi seorang muslim Menghajir saudaranya Lebih dari 3 hari Itu hanya untuk masalah duniawi Atau masalah pribadi nah, Kelas dengan sifulan gara-gara herbal kelas nah, dengan sivan gara-gara madu. perkara duniawi, perkara pribadi tidak boleh lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari dua-duanya dosa. Dua-duanya berdosa. Yang uh, selamat yang memulai dengan salam. Barakallahu fiikum. Diwami insyaallah ya. Nama ikhwan. Hadza wadihun barakallahu Dan masih banyak lagi faedah-faedah yang lainnya khana btina kita tambahkan sedikit penjelasan, warahmatullahi wabarakatuh. Di sana ada asbab taubah, sebab sebab orang itu bertaubat kepada Allah azza wajalla. Sedikit, sedikit sekali dari kalangan hamba-hamba Allah yang selalu bertaubat kepadanya tanpa sebab. Tanpa sebuah peristiwa, tanpa sebuah kejadian, tanpa sebuah momen tertentu Dia betul-betul gemar bertaubat, sedikit Ini hanya untuk yang bertakwa kepada Allah yang bersyukur, yang yang, yang beriman kepada-Nya, Yang mukmin, yang taki, langsung taubat dengan tanpa sebab Merasa banyak salahnya langsung gemar bertaubat, sering bertaubat dan segera bertaubat Ini jangan dibahas, ini yang seharusnya para kelajian Namun di sanah barakallahu dalam kehidupan kita sehari-hari ada beberapa kasus beberapa kejadian yang membuat orang itu bertaubat. Taubat ada sebabnya. Paham ya? Ada sebabnya. Yaitu hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Sebab dari Allah Azza wa Jalla dia taubat. Lantaran itu dia insaf. Allah berikan taufik wal hidayah kepadanya barakallahu nam miohon amdinasiakumullah ada di antara mereka barakallahu fikum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dikarenakan mendapati sebuah momen sebuah penjelasan yang menyentuh hati Yang selama ini tidak pernah dia tahu Yang selama ini selama hidupnya tidak pernah dia mengerti Karena kejahilannya Ini untuk orang yang polos Orang yang fitronnya masih bersih Tetapi dia dikarenakan lingkungannya Di atas kekufuran atau kesyirikan atau penyimpangan Dia tidak tahu selain itu Dia sebuah kisah dalam kitab Tawabin Ibnu Qudam al-Mabdisi rahimahullahu ta'ala dan sebagian ulama kita <tuh> suatu kali sedang berlayar di lautan bahteranya ini kapalnya dihempaskan oleh angin yang sangat kencang sampai terdampar di sebuah pulau di situ mereka ber, apa namanya, bersirahat turun didapati di pulau itu ada seseorang laki-laki yang menyembah patung Ya'budu sonaman maka berkata ini sebagian ulama akitah ini Ya fulan mada taf'al Wahai fulan yang kamu kerjakan kamu lagi apa nunjuk ke patung tadi itu Artinya saya sedang menyembah patung ini. Kata sang alim, "Duh, di rombongan kami di kapal itu ada seseorang yang biasa memahat patung, membuat berhala, membuat patung, tapi nggak punya nggak nggak punya sembahan, nggak menyembah dia. Oh iya, gitu. Iya, ini orangnya." Ini biasa bikin-bikin patung seperti ini, tapi nggak nyembah, nggak nyembah patung tadi. Kok ko, kamu aneh gitu loh nyembah patung buatannya orang? Nah kamu nyembah apa? Tanya kepada rombongan tadi. Nah kamu menyembah apa? Apa sembahan kalian? Dikatakan, sesembahan kami adalah Allah Azza Wajal yang menciptakan langit dan bumi. Allah di atas arsy-nya, kekuasaannya di bumi di seluruh makhluknya. Tanya lagi Gimana caranya kamu tahu Sesemahan kamu itu hmm? Kata para ulama tadi Dia mengutus seorang utusan kepada kami Seorang rasul kepada kami Menerangkan kepada kami Bagaimana beripada kepadanya Tapi dia telah wafat nah, Mestinya ada yang dia tinggalkan dong. Iya Dia meninggalkan kepada kami Kitabul Malik Kitabnya Allah Azza wa Jal kitab suci kalamnya Allah azza wajalla. Oh iya kata dia. Indah dong kalau begitu. Coba tunjukkan kepada kami, kepada saya. Ditunjukkan mushaf. Mushaf kata dia. Ini. Dibuka-buka dia enggak bisa baca. Enggak bisa baca. Bacakan untuk saya. Dibacakan sebuah surat. Dibacakan dengan suara yang merdu sebuah surat. Ketika dibacakan surat tadi sampai di pertengahannya menangis itu orang menangis dia sampai begitu selesai membaca suratnya dia mengatakan sungguh demi Allah kalau demikian kalamnya tidak mungkin dia dimaksiati tidak mungkin dia dimaksiati maka dia pun masuk Islam masuk Islam ya kan nah, dia mengucapkan dua kali masyhath dia masuk Islam dibawa serta oleh rombongan ke kapal menuju ke tempatnya mereka Sampai di kapal, pas di malam hari uh, Sampai di kapal diajari ilmu, diajari syariat, dia berbagai macam ilmu agama Pas suatu malam hari, rombongan pada ketiduran, capek tidur Dia pols tanya, sesembahan kamu itu tidur gak ya? Sesembahan kamu tuh tidur gak ya? Oh enggak, Allah layanam Allah nggak tidur, Allah maha hidup, nggak bakal tidur. Kata dia aneh kalian ini. Kamu tunjukkan aku sebuah sesembahan yang maha bangun yang nggak tidur, lah kamu malah tidur. Lah mestinya kan kamu kiamulail, sholat malam, beribadah kepada Allah yang nggak tidur. Langsung tersentak itu para, para lembatan. Oh iya, iya. insya Allah nih, luar biasa nih. Dan dia semangat kiamulail ketika itu. Ia ya mulai Pelajaran ya Sampai, di sebuah tempat, sampai ke, ke tempat tujuan e, Rombongan mengatakan kepada kaum muslimin Ini ada muallaf yang baru masuk Islam Dia miskin e, Dikasih infak rame ramai yang ngasih infak kepada dia Apa ini kata dia Ini apa ini Ini infak sodakoh dari kaum muslimin untuk kamu Aneh lagi kalian ini Dulu sewaktu aku belum menyembah sesembahan kamu ini, aku di pulau itu seorang diri nyembah patung, nyembah patung. Ndak ada yang ngasih aku infak, aku hidup. Ya, dia ya dia berusaha sendiri gitu ya, kon. Lah ini sekarang engkau tunjukkan aku ber sebuah sembahan yang menguasai langit dan bumi, yang aku kenal dia Lalu kamu kasih, lalu engkau kamu kasih infak kepada aku. Kau dia, saya tak menerima. Saya tak menerima. Yang kemarin aja saya bisa hidup, apalagi sekarang ini saya bisa hidup. Saya tak menerima. Luar biasa, justru lebih semangat, lebih soleh daripada menunjukkan dia kepada Islam. syahidnya adalah dia masuk Islam, dia bertawaf, diberi taufik oleh Allah Azza Wajal dikarenakan. Keterangan-keterangan yang menyejukkan Hati yang belum pernah Dia dapatkan sebelumnya Dari sana ya. Ada kalanya Mendapati Sebuah peristiwa yang begitu Menakutkan, begitu menegangkan Begitu mencekam Tidak terbayang oleh dia Dalam kondisi yang semacam itu Terjadi tindakan-tindakan Yang betul-betul menyentak Kalbunya, menyentak akal sehatnya, menyentak perasaannya kok ke, bukan kembali kepada Allah Rabbul Alamin kok kembalinya pada makhluk ini cerita kisah disebutkan oleh salah seorang yang taubat dari kesyirikan dari kuburiya, dibikin kitab khusus dengan judul Guntukuburiya saya dulu adalah penyembah kubur kenapa dia taubat Al dia dan rombongannya kuburi ini naik kapal menyeberangi samudera yang begitu luas di tengah samudera terjadi gelombang yang begitu dahsyat terombang ambing kapal tersebut dengan gelombang yang yang, yang uh, dah tadi itu di malam hari hujannya begitu deras kondisi yang sangat mencekam yang sangat menakutkan. namanya yang masih punya fitrah langsung ingat siapa ini ingat Allah azza wajalla spontan dia mengatakan ya Allah selamat datangku ya Allah ya Allah ya Allah dia begitu dia menyaksikan teman-temannya dia terkejut terperangah dia kaget fitrahnya memberontak akal sehatnya nggak masuk dalam kondisi yang semacam itu ternyata mereka semuanya justru istirahat dengan Ahmad al-Badawi Dengan Atul Qadir Jailani Tahu istirahat berdoa dalam kondisi yang sangat genting. Ya Atul Qadir Jailani tolong kami Ahmad al-Badawi tolong kami Dalam kondisi seperti itu, langsung tersentak dia Langsung dia tahu betapa jeleknya kubur ia betapa kejinya kesyirikan, semenjak itu tobat dia Allah berikan taufik dan hidayah kepada dengan peristiwa yang seperti itu begitu selamat dia langsung menuju kepada para ulama dan belajar Tauhid, belajar Sunnah kepada para ulama asbab, ada momen tertentu yang menghentak yang membuat dia sadar akan penyimpangannya itu taufik dan dari Allah Azza Wajalla. Jalla <tuh> Barakallahuikum <tuh> Ada kalanya ia ya, mendengarkan Al Qur'anul Karim dibacakan, tersentuh oleh Al Qur'anul Karim dan dia tahu maknanya dan ternyata yang dibaca itu nyindir dia. insaf dan Taufiq Barakaloh. Kalian semata-mata membaca Al Qur'an banyak, seperti kisah taubatnya Umar bin Khattab, Rasulullah saw dikasih dia mencuci Islam setelah ini, kisah yang sangat masyurah ketika dibacakan Quran oleh saudarinya, yang lebih masyur kisahnya Fawail ibnu Iyal. Beliau dahulu dikenal sebagai seorang penyamun, ya seorang penyamun, begal, punya tim, tim begal, dikenal dengan timnya Fawail ibnu Iyal, terkenal sadis, terkenal volem, merampas kafilah barangnya para kafilah kafilah dagang yang ada pokoknya kalau sudah sampai di sebuah tempat terdengar ada fudul bin iyad khalas alamat ima selamat, ima uh, lari kamu kasihkan harta benda ima kamu mela um, diri kamu mati Kholas, itu khalas suatu hari suatu malam ada rombongan kafilah dagang dengan rombongannya singgah di sebuah tempat di situ ada uh, bangunan-bangunan bekas-bekas bangunan yang runtuh. Sirat ternyata rombongan gengnya Fodil ini tadi sudah mengintai dari sebelumnya. Siap-siap ambil ancang-ancang untuk siap untuk mengambil dan merampas barang-barang tadi. ketika sedang mengendap-ngendap itu salah seorang dari kafir tersebut ternyata sedang membaca Al-Qur'an. membaca Al-Qur'an dia tersentak didengarkan bacaannya. Ternyata yang dibaca ketika itu ialah ayat Allah Azza wa Jalla, "Alam ya'nil ladzina amanu an tahsya qulubuhum lidzikrillahi wama nazala minal haqqi al-aya." Bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk khusyuk hatinya menerima apa yang Allah turunkan dari al-haq ini al ayat hayat Tersantak tuh fudail Tersantak tuh fudail Langsung menghujam kerlung hati yang paling dalam Ini nyetir dirinya sendiri Astagfirullah Langsung dia tahu batin insaf Dia mengatakan al-an, al-an, al-an Sekarang, sekarang, sekarang waktunya langsung dia tinggalkan senjatanya dia langsung lari kafur meninggalkan rombongannya dan belajar ilmu kepada para ulama sampai menjadi ahli ibadah kota mekkah Abid mekkah dalam jadi ahli hadis pada masanya hidup di masa Abdul bin Mubarak rahimahullahu taala yang menyentuh sama kayak Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala wa arda yang sebelumnya musyrik mendapatkan taufik dan dari Allah Azza wa Jal dikarenakan mendengarkan Rasul membaca surat atur At ketika surat maghrib langsung melayang-layang hatinya dia dengan suara dengan bacaan tersebut semenjak itu dia pun masuk Islam sehingga ada peristiwa-peristiwa besar yang menimpa seorang sehingga dia insaf diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal akhirnya taubat. Alhamdulillah ada peristiwanya dan kamu insaf kan begitu Nah kalau tidak ada, tidak insaf-insaf Soal khatimah Sebagian mereka alaikum, Baru taubat Baru insaf ketika dapat Musibah besar Ya apa Kok diam? Ya apa Sebelumnya hidupnya lapang, dunia enak Masya Allah, serba punya, serba ada Zen, makan zen, semuanya zen Rumah zen, mobil zen Kendaraan zen, kul zen Wena kafe. Lupa sudah berfoya-foya, malas sholatnya, malas jamaahnya dan segala macam nah, nah, Dapat musibah nah, Mau yang fiktif atau yang nyata ini? <coughs> nyata, dah sebagian muslimin oh, di wilayah Raja Ampat sana Di wilayah Raja Ampat, di mana ya? ya. Irian ya daerah Papua. Mereka bilang Papua, nggak mau bilang Irian. Daerah Papua Barat. Raja Ampat sah. Dia aslinya si orang sini, orang Subang si, orang Jowo. Lama di sana. Sebelumnya ya begitu. Ya, tidak solat, ya, tidak apa dan segala macamnya. Dapat suatu musibah dia mengalami kecelakaan dia harus operasi di bagian punggungnya. Tak enggak bisa ngapa-ngapain sudah kena sebelah sini. Ya Allah ya Tuhan Ustaz. Ah. Propar ha, sana, propar sini, propar situ segala macamnya berbulan-bulan sudah dengan peristiwa itu dia sadar. Ya alhamdulillah sembuh setelah sekian bulan lamanya berkelana mencari pengobatan dan akhirnya dia sembuh akhirnya dia insaf dan sadar sholat alhamdulillah lima waktu jamaah alhamdulillah lima waktu kenal dengan para ikhwah akhirnya mulai ta'lim wa'alaikum pas saya ke Raja Ampat kemarin disambut sama dia Cerita panjang tentang periswanya dia, masya Allah, alhamdulillah Ustaz, akhirnya bisa ketemu antum, alhamdulillah Ustaz. Terus pokoknya, syukurnya itu berlipat-lipat gede. Enggak pernah kamu syukur barangkali ya. Sakit senangnya itu, senang dikarenakan ada hikmah di balik itu. Ada musibah dikasih musibah besar, insaf kemudian taubat kepada Allah, kemudian bisa belajar ilmu yang benar terkuat. Dan itu cukup banyak. Ya, yang yang diinginkan sekarang para khalifah jangan menunggu musibah, gitu pak ya. Jangan menunggu musibah untuk insaf dan taubat. Segera insaf, segera taubat. Perbanyak ibadah kepada Allah, asmaul hocal. Evaluasi kekurangan-kekurangan kita, kekurangan ilmu, kekurangan amal, kekurangan ketaatan kepada Allah. Segera banyak taubatnya, banyak sisvarnya kepada Allah. Terus muhasabah diri sendiri Jangan nunggu musibah, Senang-senang Masya Allah Lupa dengan uh, teman-teman yang ada Hilang atau kemana Sudah senang dengan dunia yang dia miliki Pas bangkrut Kerut Nongol Luh, Masya Allah Itu dari mana aja Tidak kelihatan sama itu Kok lama banget ini Iya ya Pak saya khilaf Tuh. Ada salah apa sama saya? Saya tidak salah sama Allah oh, Saya dulu khilaf Ya saya dulu oh, Ya khilaf lah Banyak harta, banyak uang, banyak apa Lupa dengan taklim, lupa dengan apa Sekarang saya insaf Alhamdulillah kala antem insaf Ya itu, bangkrut semua usaha saya <tuh. <tuh. Jangan nunggu seperti itu Alhamdulillah dikasih peringatan-peringatan oleh Allah Azza wa Jal Sinyal-sinyal supaya taubat Syukur kamu taubat, kalau tidak Itu yang repot ya, Itu semua disampaikan uh, dikatakan ada dalam dunia nyata Tapi yang paling penting bagi kita semua adalah perbanyak istighfar, perbanyak taubat Selalu muhasabah Dan jangan menunggu, jangan menanti-nanti Wallahu ta'ala lamu bis sawad Pertanyaannya banyak banget ini Apakah di kegiatan dakwah ahlu sunnah ini ada biru jodoh? Sebab saya merasa kesulitan dalam mencari pasangan yang seman hajj Kalau birunya tidak ada Kalau ingin mencari pasangan hubungi teman-teman yang ada di tempatnya antu masing-masing siapa tahu punya link, ada kelas. kalau saya tidak punya link, tidak <tuh> ada biru jodoh, tidak ada, tidak ada kemudian grup cari pasangan, tidak ada, A ada hal seperti ini ya Evan, nggak beres ya, <tuh> apalagi sibuk dengan Facebook, Facebook biru jodoh, insya Allah, Allahumma sabi. Ya, yang pengen cari jodoh, banyak ikon-ikon yang ada ini, tanya ah nggak ya di sini, ada nggak ya, tanya-tanya aja siapa tahu dia sendiri yang punya mungkin anak ah putrinya atau saudarinya atau bibiknya atau siapa gitu Bismillah Ustaz ya akhir <tuh> Ustaz mau tanya Ustaz, apakah istri membangkang kepada suami karena dosa suami atau karena istrinya yang nggak solehah, masya Allah, e, mungkin dua-duanya. Ada kalanya istrinya tidak solehah. Itu dari kesehariannya. Ketika sang suami sudah masya Allah, dia berusaha soleh kepada Allah Azza Jalazza Ba kepadanya, dia tunjukkan semua hak-hak istrinya dengan eh, sepenuhnya, dengan setulusnya, nggak ada yang kurang, nggak ada yang kurang tapi ini istrinya Masya Allah aneh, aneh dan ya memang begitu keadaan dia tidak solehah maka dia membangkangnya karena tidak solehah dinasihati, diluruskan na, didoakan hidayah dan taufik semoga kembali ke jalan yang benar semakin membangkang, semakin membangkang semakin parah, semakin parah semakin parah lepas lepas daun pintunya kamu Cari daun pintu yang lain. Ketika sudah maksimal, usahanya. Tapi kalau kemudian uh, istri kamu tuh, masya Allah, <tuh> soalihah, menghikmat antum, dia ya, menghikmat antum luar biasa, dia kerahkan semua kemampuannya untuk menerapkan hak-haknya antum. Bayem, ya? kok tahu-tahu error? Antumnya perlu etrope diri. Bisa jadi kamunya kurang perhatian, kamunya kurang curahan kasih sayang, kamunya kurang bisa menghargai dianya, kamunya yang kurang menunaikan hak-hak dia sebagai wanita. Perempuan macam-macam responnya itu, ada yang paling pol nangis, ada yang kemudian direspon dengan cara seperti ini bangkang. Harus introspeksi diri. Barakulah itu. Nak ya, selama ini antum pulang rumah pagi keluar rumah cari Maisha siang pulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidur. Ya, sore bangun keluar rumah lagi sampai malam tidur lagi. Tak nanya bagaimana kabarnya, bagaimana anaknya, bagaimana rumahnya dan segala macamnya. Gitu terus. Perempuan mana yang mau kayak laki kayak kayak kaya kamu ini? Tidak ada yang mau Ada yang meresponnya dengan ya nangis. Ada yang meresponnya dengan seperti ini bangkang. Deh. Saat kamu jadi lagi perlu sama istrinya kamu, Dek teh, bawie dewi. Hmm. Hmm. Mana sarapannya? Tidak ada, belum bikin. Isteri openg, baru bakal marah marah. Dia akan mengatakan suami apa kamu? Tapi kamunya gak beres Kamunya laki-laki yang bukan laki-laki nah, Kamu gak punya tanggung jawab Para kelas itu. Laki-laki yang baik itu kan perhatian sama keluarganya Mencurahkan sepenuh kasih sayangnya kepada keluarganya Perhatian Haknya dipenuhi Lembut Paling sayang Paling baik Paling segala-galanya sudah kepada istrinya Barakallah. Jadi mungkin istrinya yang memang nggak beres, kamunya soleh. Mungkin istrinya kamu respon dari kamunya yang nggak beres. Sehingga dievaluasi Barakallahu fiq. Gitu ya. Nah. Di kampung adik saya ada majalah Ahwat. Apakah Ustadz mengetahui majalah Ahwat itu mirip siapa? Majalah Ahwat. Anak pikir udah nggak muncul lagi. Edisi selama berarti ini Ahwat ini. ini punyanya MLM yang nggak bernafas lagi. Sedang edisi terpaling sampai berapa? Tahu-tahu udah hilang. Telang hilang, maklum dulu ada, mungkin edisi lama Ini punyanya MLM yang enggak bernafas lagi. Bukan berkayang enggak nafas, majalahnya yang enggak nafas lagi. <guluh> ada kelas itu. E, kalau kita perhatikan rata-rata sedemikian, -rata ya, mereka punya media hilang, media hilang, media hilang. Dulu ada namanya Anasihah, An punya eh, Mas Duli hilang. Punya lagi yang namanya eh, Akhwat, hilang. Punya laki apa laki namanya? Uh, masalah apa lagi itu yang masalah ekonomi itu hilang terakhir yang dari dekat sini itu masalah apa namanya itu yang sembunyia ada ijo-ijonya hijau itu huh? punya teman-teman yang lama itu satu dua disilang hilang semua ya baraklah ya Allahumma alam ya Masyaallah. Sii, sii, sii. Gigi lihi Apa nasihat Ustadz bagi ikhwa yang masih berhubungan dan masih sering bertemu dengan da'i-da'i yang sudah dihajir atau di tahkim Karena terjatuh dalam beberapa kesalahan dalam dakwahnya Dengan alasan merasa kasihan, banyak jasanya dalam dakwah di tempat tersebut dan lain-lain Apakah itu termasuk semakin menjauhkan da'i tersebut untuk cepat bertaubat Tergantung apa yang dia kerjakan pada dia kalau sifatnya hanya semata-mata merasa kasihan, terus dijenguk, didekati, diajak ngobrol, nah disenangkan hatinya, gitu tuh aja, Ikhwan. Iya, memperlambat taubatnya dia. Dia merasa ada yang masih menyupport dia. Yang ini jangan. Tapi kalau ke sana untuk ngasih teguran, ngasih nasihat, nah, terus diingatkan supaya terus di atas sunnah, sabar menghadapi. Uh, hacurnya para ikhwat dan segala macamnya labas tidak ada masalah sila dirinci barakallah sebagian mereka yang berkasus ya yang berkasus diselesaikan oleh para sahidah divakumkan sementara yang tadi saya katakan di awal jarang ada yang berhasil jarang ada yang sabar <tuh> Itu juga demikian. Uh, sebagian mereka menjadi tidak sabar <tuh> dan kepingin untuk berontak begitu. Dikarenakan buahnya ikhwa-ikhwa yang masih pakai perasaan, sehingga terus di belakangnya dia, terus sama dia, terus sama dia, terus sama dia, terus sama dia, sehingga dia merasa besar, besar kepala. Ujung-ujungnya ya nggak sabar, karena banyak yang mendukung dia lompat semakin lama semakin parah keadaannya di uh, sebagian yang lain yang sampai sekarang kita perhatikan cukup berhasil dan semoga sebentar lagi berhasil gak butuh waktu Nah, ketika di dekati oleh para ikhwa dan dikasih support diingatkan terkait dengan uh, kesalahan dia diingatkan supaya dia topat diingatkan supaya dia belajar lagi dan dia nurut berhasil gak ada riak, gak ada polemik, gak ada macam-macam dan dia semakin lama semakin bagus. Yang semacam ini disupport untuk semakin taubat, bukan disupport karena merasa kasihan, terus diseneng seneng ke, tidak. Disupport untuk di, uh, didukung untuk semakin taubatnya semakin cepat, semakin semangat dalam bertaubat kepada Allah Azza Wajalla. Tapi tetap taklip, tidak. Nanya agama sama dia tidak. Tapi disupport. Barakallah. Allah Taala tahu bersuara. Apakah orang gila yang meninggal langsung masuk surga karena enggak dihisap amalnya sampai dia sadar? Lo tergantung gilanya dari mulai kapan? Dari mulai dia kecil dia gila sampai dia mati? Iya itu nanti akan di di di, di mihnah, diuji di yaumul di qiyamah Allah azza Yum tahan yaumul qiyamah. <tuh> Tapi kalau dia gilanya baru kemarin. Dia udah balik, udah beramar macam-macam tuh stres, gila, gendeng, mati. Iya, <tuh> dari mulai dia balik sampai dia gila itu dihisap Kalau baik-baik jelek juga jelek. Jadi enggak mutlak dikatakan demikian. Asya Allah semuanya atau sebagainya banyak banget ini. Pak. Ini nggak mungkin disampaikan kisah taubatnya, membuat banyak kemau dorotan luar itu. Wallahu a'lam bis ala ala ala ala ala ala ala. Apakah dianjurkan Kurut Nazilah untuk saudara kaum muslimin Rohinya saat ini Di tempat kami di masjid umum ada kunut apakah ikut angkat tangan Terkait dengan masalah Kurut Nazilah Pendapat sebagian ulama kita Di sekarang ini, itu harus Dari penguasa, ketika ada SK Penguasa, iklan dari pihak penguasa Untuk Kurut Nazilah Maka dilakukan kurut nazila. Kalau tidak, maka masing-masing mendoakan kebaikan dan keselamatan bagi Muslimin di sana. Barakalawhidum. Tindakan-tindakan sebagian kaum Muslimin yang melaksanakan aksi-aksi dan segala macamnya itu justru memperkeruh suasana. Tidak ada syariatnya, barakalawhidum. Turun ke jalan-jalan, barakalawhidum. Aksi solidaritas Rohingya tidak menyelesaikan masalah caranya enggak syar'i dikita enggak barokah. Yang dianjurkan oleh para ulama doa. Senjatanya musuh itu doa. Masing-masing berdoa kepada Allah untuk keselamatan mereka, untuk kebaikan mereka dan yang punya kemampuan untuk kemanusiaan salurkan kepada yang amanah, yang jelas pemerintah dan semisalnya. Sebab eh, kasus-kasusnya dan juga yang lain-lainnya dari banyak kasus seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang menggalang dana untuk kantong pribadi atau kantong jamaahnya pribadi ini tidak amanah dan semakin dimanfaatkan oleh aksi-aksinya orang-orang khawarij dan semisal mereka justru semakin merunyamkan keadaan jangan-jangan diikuti Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum bagaimana menyikapi seseorang yang mempunyai pemikiran yang menyimpang dan dia menyebarkannya tapi belum ditekakan hujah orangnya sudah mati apakah dia dihukum Mubdadeh? tidak tidak bisa langsung tidak bisa langsung dikatakan sebagai Mubdadeh harus uh, dijelaskan di, di uh, terangkan dulu ini perkara yang menyimpang ini perkara penyimpangan yang sifatnya prinsipil masalah akidah, masalah menhajiah orangnya Barakulahikum diberi kasih nasihat dan segala macam fornismu tadi baru. Kalau ndak, maka ndak bisa. Kita mengatakan ini kesalahan dia, ini penyimpangan dia, jangan diikuti. Jangan diikuti. Kita boleh mendoakan rahmat bagi dia, dikarenakan dia uh, dia adalah muslim. Menghukumi dia sebagai mubtadi belum bisa. Ndak ndak semata-mata menyimpang langsung dikatakan mubtadi, ndak bisa. <tuh> Nah, sholat. Iki terakhir apa gimana? Hah? Terakhirnya ada ada dua ini. Loh, apa ya? <tuh> <tuh> apa bedanya dropship dengan jual beli sistem salam? Dimana pada keduanya barang belum dimiliki oleh penjual. Perbedaan yang sangat mencolok adalah pada penyerahan barangnya kalau sistem salam yang menyerahkan adalah penjualnya kepada sang pembeli. cloud dropship adalah sang penjual belum menerima barang. Dia, dia ambil dari dari atas, dari kulangan dia, langsung dikirim kepada sang konsumen. Itu dilarang, dikarenakan termasuk jual-beli yang belum diterima barangnya oleh sang penjual. Hukumnya haram. Itu yang paling mencolok para kualaikum. Allahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alfanusat, Anna mohon penjelasannya tentang beberapa hal berikut agar saya benar-benar mantap hijrah dari Rojak. Nah, Sholawat. Pakai bahasa hijrah ini, meninggalkannya ya. <tuh> Bagaimana fatwa mayoritas ulama tentang dai-dai yang berdakwah direkam video hukumnya sendiri apa? Allah alam kok mengatakan mayoritas. Kalau fatwa sebagian mungkin, mereka menyebutkan fatwa Syekh Saleh Fauzan membolehkannya. Qadir, Dusta atas nama beliau. Fatwa Syekh Saleh Fauzan begitu sangat banyak mengatakan haram hukumnya. Tapi itu nggak real, ketika ceramahnya dibikin video seperti itu. Tapi masih banyak lagi yang lain lainnya mereka selama ini kan uh, menggambarkan seakan-akan yang punya pendapat hanya Syekh Mubil Hadi yang lain tidak ada membolehkan semuanya semua mengatakan mana ulama yang lainnya Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan Syekh Fulan disebut, patah tidak demikian Syekh Sari Fawiyan disebut, patah tidak demikian yang menjadi pembahasan mereka itu terkait dengan masalah mengambil gambar menggunakan digital. Kalau menggunakan pahatan sepakat tak boleh, menggunakan kan sepakat tak boleh. Yang ada ikhtilaf terkait dengan masalah menggunakan foto itu, foto digital atau menggunakan hp tinggal tak! tinggal klik gitu ya. Yang tinggal klik. Tidak ada klasik. Syeikh Nu'taymin <PDF> rahimahullah mengatakan itu boleh. Setahu saya hanya Syeikh Nu'taymin, yang lainnya mengatakan tidak boleh bahkan sya'albani rahimahullah dalam bukunya Adab al-Zivhaf panjang lebar membantah pendapat ini lihat di buku itu eh, beliau ulama, ulama kibar pada masanya ini terkait dengan masalah mengambil gambarnya, kliknya khilaf tadi kemudian terkait dengan tujuannya Syekh bin Uthaymin sendiri yang membolehkannya menggunakan tinggal klik tadi itu mengharumkan mengambil gambar ketika untuk disimpan untuk kenang-kenangan dan yang lain-lainnya yang membolehkan untuk perkara-perkara yang sepatnya hajat untuk paspor untuk KTP dan segala macam perkara yang sepatnya berulah bukan perkara yang, uh, yang selain itu Yaakud tidak boleh sementara mereka wah selfie ya apa ya Sambhar dengan wadunya ceklik. Itu enggak ada pendapat ulama yang semacam itu. Itu enggak ada kepentingannya. Itu hanya untuk kenang-kenangan saja. Justru diharamkan sepenuhnya thaimin yang membolehkan dengan mengambil gambar dengan klik. Itu terkait dengan pengambilan gambarnya namanya taswir. Adapun terkait dengan surahnya, gambar makhluk bernyawanya semuanya mengatakan tidak boleh. Syekh bin Ba, Syekh bin Wuthaymin, Syekh Salih Fawzan, Syekh Al-Albani semuanya enggak boleh terkait gambar makhluk bernyawa tidak boleh kecuali kondisi darurat sampai sini paham? sehingga mereka asal comot fatwanya ulama mengatakan boleh terus berluas-luas padanya yang kita ingkari berluas-luas padanya yang tidak pernah ada di kalangan para masyayikh kibar ya Pernah enggak tu melihat Syeikh bin Uthaimin selfie dengan muridnya gitu, Syeikh bin Ba, Syeikh Albani, Ya Allah Syaiful Muslimin abad uh, selfie begitu, pernah ada ya kan? Atau pernah ada mereka memposting taklim murid-muridnya, jebret posting di Facebooknya, ah, taklimnya kita di sini, apalagi ini yang diposting, yang apa ya kan? Yang perempuan, ya apa ya? Purapra nggak tahu bang, apa tahu? Perempuan itu yang yang tidak atau dari mana mereka mengambil gambarnya. Kajian akhwat yang di yang difoto jepret tampilkan. Ada lagi umhat yang selfie menggunakan cadar kelihatan tangannya. kelihatan lihat tangannya selfie begitu. Generasi salah bunas saleh. <tuh> La haula wala quwata illa billah. <tuh> ini yang diingkari oleh kita kita orang. Ini fitnah yang mereka sebarkan di tengah-tengah umat. Barakallah fiik. Ada yang berkait dengan masalah menggunakan video tampil di di mana televisi di video barakatul fiqom. Ada spesifikasi ulama yang membolehkannya, yang membolehkannya ya Tapi mereka membolehkannya bukan dengan mutlak. Yang melarang harus dibahas. Barakatul fiqom. Di antara yang membolehkannya dengan syarat ashikh ubaid al jabiri, ta'ala wa waalaahu saya sebutkan si, si, si nama ini dikarenakan sebagian mereka membawakan nama beliau ini untuk membolehkan siapa mereka ini? Pak? bukan dari rojak yang ingin kayak rojak pelan-pelan jadi kayak rojak sebagian sudah mulai merojak <haki> dari kalangan dari kalangan MLM membawa nama-nama Syukur Oh, boleh mengatakan boleh? tidak beliau membolehkan dengan persyaratan. Itu kita tahu langsung ketika kita sempat umroh beberapa tahun yang lalu. Para kalau sikum main ke rumahnya beliau, ada saya, ada Sya'batul Khadim, ada Sulaiman, siapa lagi gitu ya kan? Ada Syekh Muhammad Mughalib di rumahnya beliau. Saya masih ingat suasana rumahnya, para kalau sikum ditanya Al-Siddiq terkait dengan masalah ini. Seorang dai yang muncul di layar televisi untuk dakwah mengatakan saya enggak enggak melarang seperti itu tapi dengan syarat dengan syarat sebelumnya setelahnya tidak ada perkara-perkara yang mungkar kita bisa ngatur sendiri acara tersebut dakwah bukan untuk yang lain-lainnya suruh tuh ya ikhwan perkara yang langsung boleh gitu, dan untuk dakwah untuk berdakwah bukan untuk yang lain-lainnya sebagian mereka seperti Syalbani rahimahullah yang saya pernah baca itu harus mubasir live sehingga seakan-akan apa ya menukilkan acara live nyantun ke seluruh penjuru dunia itu belum menyinggung terkait dengan masalah hukumah kalau seandainya ada hukumah islamiyah yang bisa memanfaatkan ini sangat bagus menggunakan layar televisi live menyampaikan maklumat din kepada seluruh umat nyampe kesekian banyak umat karetlah itu nama ya kan sementara yang kita saksikan dari mereka melebar melebar ya pak ya awalnya Masya Allah taklim murotal taklim murotal taklim murotal gak tau kayak nyantem ya kurang perhatian awalnya taklim murotal dari kajian taklim murotal taklim murotal di masjid kayak gini nih di kamera gitu nah, dimasukkan di YouTube, lama-lama nah, lama-lama lama, kayaknya kurang menarik dia, hmm, bikin acting ustadznya tadi itu, <tuh> nggak lagi di masjid, acting nah, di sebuah perpustakaan, nah, ustadznya disuruh oleh kamera menghadap ke arah kitab, begitu sudah mulai dia buka kitabnya pas menghadap ke arah kamera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ya, apa ya? Mulai merembet di taman-taman, di trotoar-trotoar. Ya, di mana ya, Evan? Di mobil dan segala macamnya ini menerangkan terkait dengan ah kamu siapa? Hukum-hukum terkait dengan masalah berkendara masuk mobil. Ding, ding, ding, ding, ding. Masuk mobil begini, gitu. Salam, itu marah. Akting luar biasa aktingnya, Evan. Ya, Allah Alamin dari siapa? Tolllah nirlu siapa ya Kalau perlu saya jujur, itu niru ikhwanul muslimin. Pernah? Anda pernah lihat videonya Syeikh bin Bas Rahimahalallahu Taala di mobil? Maka mengatakan pernah beliau di stadion bola itu pas Nepai. Kebetulan ada di sana beliau ya, memberikan tausiah kepada semua yang hadirin di situ di stadion bola pernah ya, Syeikh bin Bas sekali tak? Bukan dijadikan sebagai aikend dakwah, bukan dijadikan sebagai uh, kebiasaan dakwah. Ini mereka sengaja. Nah, itu hanya dari tarakan dihawl muskimin. Barakalawfi kum. Merampat lagi. Barakalawfi kum. Karena dapat uh, dapat khunimah besar dalam dakwahnya. Seorang artis nasional, bisa taklim sama mereka. Ah, ha? menjual lima jual ya. Pak? Oh, ratingnya semakin tinggi. Yang infak semakin banyak. Na'ala Allah siku. Menjual. Dibikin host, ada host-nya. Nah, ya. Host segala macamnya. Merembet lagi perempuan dihadirkan. Ya apa ya? Merembet lagi. Terus akhirnya masuk ke televisi nasional. Loh, iya Pak ya ini. Masuk ke apa kemarin? Trans Trans TV apa Trans 7? MasyaAllah Allah, alulintars lah ya kan? begitu. Itu kemudian siarannya di pasar, itu banyak ulul ulam, banyak ibu ibu, banyak kios kios gitu dia ceramah, MasyaAllah Allah. Hah? Jangan banyak kritik ya, masih masih merintis, masih merintis, jangan banyak kritik. Le, ya apa sih antum ini? Itu menyalahi fatwanya para masayir. Yang ngatur bukan kalian, sebelum, setelahnya, makanya banyak yang mengukar. Ada kemudian di, di studio, di belakangnya ada apa latar belakang apa gitu film-film apa perang atau apa kemudian dia ceramah diiringi dengan suara musik ditegur malah ngamuk ngamuk tidak ada para ulama kalian masyek kalian seperti ini berbuat apa pernah ada yang kamu sebutkan itu ya Allah Syekh Abdul Zil Syekhul Abbad pernahkah seperti ini tidak ya, pernah itu kalian saja Terlalu berluas-luas, bermuda-muda dalam keadaan seperti ini, asal hukumnya saja masih rapuh, perlu diteguhkan hukumnya ini atau masuk dan berluas-luas. Akhirnya mereka sudah dikenal dengan Da'i selfie. Akhirnya semua pengikutnya ya jagoan selfie kapi, tak lang laki-laki, tak -laki, yang perempuan, ya bayar. diam. Dan itu biasa di tengah-tengah mereka tidak ada, nggak ada sartir pemisah antara laki dan perempuan, biasa. Allahul Musta'in, falahaula walakawataillah. <tuh> dan itu seungnya bukan satu-satunya penyimpangan mereka, itu imbas dari prinsip dakwah mereka yang namanya temy lembek dalam cara dakwah. Imbasnya macam-macam ya, ini ya ini ya ini ya ini ya ini salah satunya bukan satu-satunya. Barakallahu Tentang larangan gambar, apakah video termasuk dalam larangan hadis menggambar makhluk yang bernyawa? Iya. Ini fatwa ulama yang kita pakai hari iya. Barakallahu fikum. Syabad Muhammad Al-Arifi salah satu syekhnya pengajar di roja, oh ya, antum tahu ya <tuh> Muhammad Al arif ini orang luar bukan orang Indonesia dan dia ikhwani dikatakan oleh para ulama, dia seorang ikhwani bukan dari Salafi sama sekali haraqallah syukum ikhwani sampai dia membuat guyonan menceritakan begitu gion terkadang pas mengisahkan terkadang dakwa dia dengan mereka, mereka gitu. Eh sebuah surat namanya surat tufah, surat apel. Nauzubillah. Ditanyakan kepada Syekh Saleh Fauzan, beliau mengatakan hadiri Tindakan kemurtadan yang semacam itu Barakallahu. Tambah sepaja lagi yang lain. Al-Arifi maf mafhum, ikhwani. Barakallahu. Nah kalau jadi salah satu pengajarnya Roja, ya berarti, ya, ya, <kuh> ya gimana Evan? Ya seperti itulah, yang namanya hati hinggap pada hati yang serupa, yang namanya burung hinggap pada burung yang sejenis. Kata-kata ini yang paling mereka tidak suka. Ilmu burung dari si Dayu katanya. Allahu a'lam. Kata <tuh> itu riwayatnya hadis Evan. Hadis, hadis Rasulullah SAW. Masyaallah, yang ini panjang ini. Ala kulli hal, yang saya nasihatkan kepada antum tinggalkan mereka semua. Dakwah mereka semakin lama semakin bias. Semakin lama semakin abu-abu. Semakin lama semakin gelap. Semakin lama semakin mendekati tareqahnya Ikhwanul Muflissin. Barakallahu fikum. Naam. Dari mulai terkait dengan masalah videonya dan segala macamnya cara-cara mereka miripnya sudah menuju ke arah taraf kajian konil Muslimi. Allahumma ala a'lamis Ini yang saya utarakan jam setengah dua kurang lima menit Jadi saya minta diskon lima minit. Warakalafikum. Semoga bermanfaat dan semoga Allah azza wajalla memberikan taufiknya, idahe nya kepada kita semua sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang gemar bertaubat kepadanya. Amin ya rabbal alamin naktafi la hukka subhanaka wa bihamdika asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik faddaluh